Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma innaka antal alimul hakim Allahumma 'allimna ma yanfa'na wa waffiqna bima 'allamtana Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqnash tinabah Allahumma ja'alna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmaina. Kayaknya banyak yang penasaran nih temanya gagal move on. Jangan-jangan <l Zelda> sudah pada pernah ngerasain gagal move on sehingga berduyun-duyun <-tespired> datang ke Alatif Al mencari cara gimana biar bisa move on move on dari apa sih <laughs> ya nggak bisa gerak dari jadi mik yang dipikir apa aja gitu jadi kadang orang sudah tujuh tahun kehilangan mio nya tapi setiap ngelihat mio ah oh, mio <laughs> ya dahulu aku pernah kehilangan mio misalnya ya setiap lihat ini lihat Lihat tas gitu, aduh kenapa ya aku dulu beli tas ini. Coba kalau aku e, datangnya satu jam lebih cepat, aku pasti dapat diskon, dapat tas yang lebih bagus. Kenapa yang paling disukai ya? Kadang-kadang diskon, akhirnya kalau gak dapat diskon, enggak, move on, move on. atau misalnya, <laughs> Atau misalnya apa tadi ya, yang masih belajar ya, Coba kalau nilai aku ya bagus, aku pasti dapat e, jenjang pendidikan yang lebih bagus lagi. Kadang-kadang banyak ya. Coba kalau aku nilainya bagus pasti aku dapat beasiswa ya. Kan lumayan bisa membantu orang tua. Ya sudahlah ya. Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Bahkan e, ada yang bilang ini saya sedang menata hati euy gitu. Kenapa? Aku harus hidup tanpa m pedu, ya macam-macam. Ada yang hidup tanpa m pedu, ada yang hidup tanpa rahim, ada yang hidup tanpa. Akhirnya dia sulit move move on. Tentu ini kajian kita kali ini uh, bukan move on yang sering kita uh, yang sering kita rasakan. Ini belajar uh, sulit move on seperti yang diajarkan oleh para sahabat. Jadi salul kobul, ba'dal Amal Salul Qabul Ba'dal Amal Pintalah Mohonlah Berdoalah Agar Allah Qabul Apa artinya Qabul? Menerima Ya Menerima Setiap Amal Yang kita Kerjakan Ya ini Konteksnya Eee uh, para generasi sahabat, generasi terdahulu ya. Mereka sudah berpisah dengan Ramadhan. ya. Sekarang kita di bulan apa nih? Dzul Dzul Hijjah. <laughs> Cepet banget. Dzul Qa'dah. Kemarin terakhir kita bulan Syawal di hari Rabu ya. Sekarang beberapa hari memasuki Dzul Qa'dah ya. Jadi para sahabat mereka susah move on, gagal move on, gak bisa move on berpisah dari ramadhan sampai sekitar enam bulan. Jadi selama enam bulan mereka itu masih berdoa, ya Allah terimalah amalanku di bulan ramadhan. Lah kita <gir> ramadhan berlalu ya sudah dadah, bye bye ya. Entah amalan kita kemarin diterima ya, ya EGP gitu loh. Yang penting aku sudah puasa ya, menekteh. Yang penting aku sudah sedekah, <laughs> ya kan? Itu artinya kita eh, apa ya? Yang harusnya kita sulit move on kita mudah move on. Giliran yang harusnya, ngerti eh, <laughs> ya? Maksud saya para sahabat seperti itu. Mereka sulit move on, sulit berpisah dengan Ramadan berdoa agar seluruh amalan-amalan mereka di bulan Ramadhan diterima. Mereka berdoa sampai sekitar enam bulan setelah Ramadhan berlalu. Oke. Okay. Sedangkan eh, enam bulan setelah Ramadhan mereka berdoa minta apa? Minta kabul. Enam bulan mau ketemuan sama Ramadhan mereka sudah senyum-senyum. Ya Rabbi, ini enam bulan ke depan pertemukanlah kami. Ya Rabbi, ini enam bulan ke depan berilah kemudahan kepada kami. Ya. Jiwa dan raga mereka terpisah ya. Tapi hati mereka tetap kekeh enggak bisa move move on dari bulan Ramadan. Oleh karena itu, mereka selalu berdoa Allahumma taqabbal di, bul uh, di bulan Syawal ya yang sering kita dengar ungkapannya ketika lebaran apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima amalku dan amalmu. Ya, sayang itu hanya kita baca di bulan Syawal. <guluh> di bulan Syawal saja. Harusnya kita terus berdoa. Ya Allah Ya, jika engkau ridho, terimalah yang kuerjakan di bulan Ramadan. Jika engkau suka, terimalah ya, yang kulakukan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, para generasi terdahulu mereka punya apa ya? punya kepedulian. Jadi, serius mereka enggak bisa move on. Mereka punya kepedulian yang tinggi terhadap hasil jirih payah mereka di bulan Ramadan, jangan sampai ya yang sudah mereka kerjakan tidak naik dan tidak diterima oleh Allah ta'ala, innama yataqabbalullah minal muttaqin ya sesungguhnya amal yang diterima oleh Allah hanya dari orang-orang bertakwa innama yataqabbalullah Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang ber takwa. Sekiranya di luar Ramadan kita kurang bertakwa ya, Allah a'lam apakah amal-amal kita kemarin diterima Allah atau tidak? Sekarang pertanyaan, kira-kira <gif> diterima enggak amal kita kemarin di bulan Ramadan? Kira-kira Allah suka tidak seluruh kegiatan yang kita lakukan di bulan Ramadan? Ada yang bisa jawab pertanyaan? Kira-kira diterima enggak ya? Sholat kita, tilawah kita, sedekah kita, berangkat mencari ilmu, kira-kira diterima enggak? Ada yang bisa ngasih jawaban? Enggak tahu semua kan diterima apa? Tidak, tapi insya Allah ada indikasinya. Ada ciri. Kelihatannya saya dapat nih cirinya. Ciri apa dulu? Ciri diterima atau ciri ditolak? Oke, kita pelajari check it out Yang pertama. Al hasanah ba'dal hasanah. Ciri pertama. Ketika satu kebaikan ya disambung dengan kebaikan berikutnya. Contohnya apa? Di bulan Ramadan sanggup kita berpuasa 30 hari. Nah, di bulan syawal ada apa kemarin? Ada paket apa? Paket syawal, berapa? 6 hari Ciri yang ramadhan diterima apa tidak, ini kita sanggup enggak ngelanjutin paketnya? Boro-boro <tuh> ya, bulan syawal itu kan bulan santai gitu, bulan silaturahim, bulan makan-makan masa disuruh puasa <laughs> ya kan itu bulan terberat uh -uh. ayo uh, uh, apa angkat tangan siapa yang kemarin berhasil uh, menyelesaikan paket syawal alhamdulillah banyak yang dapat ya itu ciri Allah kabul ya uh, menyambung satu kebaikan dengan kebaikan selanjutnya jadi di bulan Ramadan dia nggak merasa disiksa ada orang yang Ah saya mah puasanya cuma di bulan Ramadan aja gitu, yang lain mah saya nggak sanggup kan cuma sunnah, ucapannya ya kan cuma sunnah. Padahal nilainya bukan hanya sunnah, nilainya adalah ya ini konsisten nggak kebaikannya, ini stabil nggak ya ketaah berlanjut nggak ya semangat ibadahnya. Ya baru diuji di bulan Syawal makanan banyak jalan-jalan terus akhirnya terlewatlah sitah syawal uh, sitah uh, min syawal enam hari di bulan syawal tahu keuntungannya seperti apa ketika kita uh, berpuasa di enam syawal kaso mid dahar seperti berpuasa sepanjang masa atau sepanjang tahun Nah itu kalau kita berpuasanya satu paket, paket ramadhan ditambah dengan 6 syawal 30 hari di bulan ramadhan ya, sepadan dengan berpuasa 10 bulan Ya berarti satu hari di bulan ramadhan sepadan dengan berapa hari ayo pedagang gak ada yang pedagang ya Ayo ini yang ahli matematika. Sepuluh ya. Satu hari puasa di Ramadan sepadan dengan sepuluh berpuasa sepuluh hari. Jika dapat tiga puluh hari sepadan dengan sepuluh bulan. Kita lanjut dengan paket syawal. Sitah min syawal enam di bulan syawal sama dengan berpuasa dua bulan. Dua bulan, berarti sama ya, satu hari di syawal sama dengan sepuluh hari, ketika digabung sepuluh, ditambah dua, eh, sepuluh bulan ditambah dua bulan, komplitlah so mudah, komplitlah puasa satu tahun penuh. ya Oke, kemudian ternyata eh, aduh asik aku dapat puasa satu tahun penuh, ya yaudah berarti aku gak mau puasa lagi. Selesai Senin Komis, enggak ah. Uh, ayah mulbeit uh, tengah puasa tengah bulan enggak ah gitu. Nah itu berarti terputus kebaikannya. Ya ciri Allah kabul satu ibadah ya adalah Dia akan bersemangat menuju ibadah selanjutnya. Nanti di bulan uh, Dhuhr ada apa? Puasa. Ah? Huh? Tisah minul Hijjah di tanggal 9 Dul Hijjah som arafah. Ya itu som arafah itu eh, hari yang agung ya. Yo mudah hari berdoa. Seluruh saudara kita yang haji mereka berada di waktu paling agung di tempat paling agung. Ya yaitu Arafah mereka berdoa. Nah, kita gimana? Gak boleh kalah. Meskipun kita tidak berada di tempat paling agung, kita masih memiliki waktu yang paling agung, So Arafah. Nanti lagi lanjut lagi ada apa di bulan Muharram. Ya, Asyrah Muharram, 9 dan 10 Muharram. Nah, itu seperti itu. Mukmin itu kebaikannya enggak boleh putus, terus bersa Mangat Oke, okay. al -hasanah, ba'dal hasanah. Ketika kita sudah e, merasa cukup ah saya mah udah cukup lah. E, Ramadan plus Syawal sudah kan 1 tahun, berarti sudahlah gitu. Ah, itu ciri belum dikabul belum diterima oleh Allah. Ya? Itu ciri pertama. Ciri kedua. in syirah as-sadr ya bilazah ath-tha' wa halawatul iman jadi uh, ciri kedua uh, ibadah kemarin diterima atau disukai Allah atau tidak adalah kita ngerasain enggak manisnya ibadah itu kita nyobain enggak enaknya ibadah itu ya biasanya orang kalau sudah nyobain enaknya dia ketagihan dia edik mau lagi mau lagi tanpa disuruh ya Allah terima kasih gara-gara Ramadan kemarin ya saya baru tahu rasanya nikmat tilawah Al Qur'an ya masya Allah sebelum di, di luar Ramadan nggak ngerasa seenak itu kenapa di Ramadan begitu nikmat Halo, Al Qur'an di luar maupun di dalam Ramadan sama ya sama nikmatnya ya sama-sama sumber bahagia. Doa kita apa diantaranya antaranya? Allah quran Rabbia kulubina. Allah quran Rabbia Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an sebagai Musim semi di hati. C, musim semi ya. Kalau ngomongin musim semi, yang enggak yang enggak bisa nyanyi pun jadi pengen nyanyi. <laughs> yang suaranya jelek pun jadi pengen nyanyi kalau udah tiba musim semi, ya. <laughs> Saya dulu waktu di Mesir 5 tahun ya. Ngerasain 5 tahun musim semi di sana pas saya buka cendela ya. Kebetulan saya di lantai 3 apa 4 gitu. Ada pohon yang isinya cuma full bunga. Enggak ada daunnya sama sekali. Allahu akbar. Laa haula wa laa quwwata illaa billah, fa khaliqin. Jadi pas sebelum saya buka cendela, ya seluruh badan saya linu-linu. <tik> pas buka cendela, hilanglah linu Tau lino, <laughs> reumatik. Ya. Kan habis ini ya, capek intinya gitu. Pas, pas musim semi hilanglah, sakit di seluruh tubuh saya. Langsung buka jendela, kalau bisa saya mau langsung lompat dari cen untuk memetik bunga. Nah itu harusnya Al-Quran, ya jadi musim semi di hati. Enggak nunggu harus setahun sekali ketemu musim semi. Enggak harus nunggu pergi jauh-jauh ke Turki misalnya hanya untuk melihat musim musim semi. Au taj'alil qur'ana rubiy'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an sebagai musim semi di hati teman aku kemarin gitu sakit gigi pas pas dia ngelihat bunga-bunga dia ngoceh neroceh gitu tuh gimana sakit giginya <laughs> sudah hilang itu bisa nggak kayak gitu ketika membaca Al Quran pas sakit gigi pas belum baca sakit gigi pas sudah baca <laughs> sudah hilang sakit giginya ya yang katanya linu-linu, pas baca Quran bersemangat ya justru waktu itu juga ya saya lima tahun nggak pernah pulang ke Indonesia kangen sama ibu saya luar biasa. Pas ketemu dengan musim semi, hilanglah wajah ibu saya untuk sementara ya. Kenapa? Ya karena ada pemandangan yang luar biasa. Harusnya seperti itu ketika membaca Al-Qur'an, ya. Apapun situasi kita, kesulitan apapun, kesedihan apapun menjadi hilang. Yang ada hanya musim semi. Setiap lembaran yang kita buka isinya adalah menenangkan. Ya, setiap baris yang kita baca isinya harum yang mendamaikan jiwa. Ya, setiap lembaran terus kita buka lagi ya, membuat jiwa kita semakin kuat, semakin segar, semakin bersemangat. Itu baru berhasil Al-Qur'an menjadi musim, semi, di hati, jadi PR ya, makanya Rasul ini mengajarkan, nanti ada doa panjangnya, kapan-kapan saya uh, tuliskan, karena ini konteksnya sekarang, kita konteksnya konteks kobul dulu ya, kita fokus, doanya tadi ya, tajalil Qur'ana rubi'a kulubina, ya Allah jadikanlah Al-Quran musim, semi, di hatiku ya, jadi dia jadi penyejuk, pewangi, yang memperindah, yang membahagiakan, ya, dan mempesona jiwa kita. Yang lain jadi lupa, mau sakit jadi lupa, mau kangen sama orang tua jadi lupa. Itu baru benar-benar kita berhasil merasakan. Tadi ya ciri Allah kabul terhadap tilawah kita di bulan Ramadan, kita sudah dapat manisnya membaca Al-Quran. Kita sudah bisa ngerasain bahagianya, ya, bahagianya, ya menikmati seluruh ajaran-ajaran yang Allah berikan, ya, tuntunan-tuntunan yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran. Kalau masih belum dapat, maaf tilawah kemarin belum dikabul. Jadi biasanya orang kalau sudah dapat kemistrinya, dapat e, keindahannya ya. Dia akan terus ya me melantunkan ayat-ayat Al-Qur'an baik di dalam maupun di luar Ramadan. Masalahnya kemarin saya survei. <tuh> Dan yang saya survei alhamdulillah pada jujur. Ibu-ibu, <tuh> ini kebetulan waktu itu ibu-ibu kemarin sehari di bulan Ramadan baca Quran berapa? Dapat berapa gitu. Sehari saya dua jus, Allahu Akbar, Masya Allah, keren. Oke, kemarin di bulan sawal berapa? Oh iya, iya, baru dia saya di bulan sawal paling banyak sehari dua lem lembar. Grafiknya, <laughs> ya, abis top of the top, cuuk, gebrek, jatuh. Ya, -uh, padahal yang paling Allah sukai itu ad-dawam, nanti bab-dawam kita bahas secara khusus. oke. Apapun ibadah yang kita kerjakan di, di bulan Ramadhan ya kita harus dapat manisnya, kita harus dapat nikmatnya, sehingga di luar Ramadhan ya kita masih bisa menikmati. Oke, itu catatan yang kedua. Yang ketiga nih, ciri Allah kabul yang ketiga, tobat. Tobat itu apa? Tobat itu stop dari kebiasaan buruk. Di luar Ramadan bisa kita mengurangi kebiasaan buruk di luar Ramadan back to nature. Balik lagi ke asli, ya. Itu berarti Allah belum kabul, ya. Kalau di dalam Ramadan kita bisa stop kebiasaan buruk, maka di luar Ramadan ya itu adalah hasil dari kabul diterima Allah kita juga harus bisa stop. Ya, maaf kadang-kadang saya juga uh, salut ya kepada bapak-bapak yang misalnya di dalam Ramadan dia bisa stop rokok ya karena dia sudah edik tinggi, sudah kecanduan tingkat tinggi, tapi ketika di Ramadan dia Bisa, tapi di luar Ramadan apa yang terjadi? Ternyata kembali ke asal. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh Ramadan. Jadi jangan sampai Ramadan ini cuma seperti madrasah cicip-cicip. Sudah pernah, nih, sudah pernah kau nyobain di Ramadan? Nanti di luar Ramadan sudah beda lagi, ya. Seperti seperti anak-anak ya kalau di dalam kelas ya rajin, patuh gitu. Pas sudah pulang sudahlah suka-suka mereka ya. Tujuan Ramadan itu sebuah madrasah. Ya. Ketika kita e, sudah belajar banyak di dalam madrasah Ramadan harusnya di luar Ramadan kita bawa oleh-oleh kebaikan Ramadan. Tidak seperti orang yang insallah Insalah itu orang yang ganti kulit di dalam Ramadan, Allah Akbar, maaf, 10 malam terakhir nangis-nangis, Udah. habis itu syawal kemana, gak tahu, menghilang. Sama sekali tidak mengunjungi uh, majlis taklim, atau mengunjungi masjid, atau mengunjungi kebaikan-kebaikan yang pernah dikunjungi di bulan Ramadan. Ini namanya insalah, insalah itu ganti Kulit seperti ular. Maaf ya, istilahnya ini. Oke, jadi intinya tujuan madrasah Ramadan agar kita bisa menghentikan e, kebiasaan buruk sehingga kebiasaan buruk tersebut bertahan, eh bertahan, hilang sampai ketika kita berada di luar Ramadan. Apa artinya? Tau bah, tobat. Oke, sekarang gini, Uh, ungkapan selain taqabbalallahu minna wa minkum apalagi minal aidin wal fa izin ya jadi di bulan syawal itu ada sebuah doa semoga kita termasuk orang-orang yang kembali minal aidin kembali ke dalam atau kepada fitrah kembali kepada fitrah suci lagi bersih lagi ya tidak menanggung dosa-dosa itu tujuan bulan ramadan idul fitr hari bahagia fitr suci bersih seperti layaknya bayi yang dilahirkan oleh ibunda ya makanya hari bahagia mu'min itu adalah ketika allah ampuni dosa dosanya Hari bahagia mukmin ketika Allah bersihkan semua kesalahan-Nya. Ada eh, pas lebaran tuh, macam-macam tuh orang lebaran. Ada yang pas lebaran nangis. "Kamu kenapa nangis?" gitu. "Tahun ini," gitu ya, "Lebaran eh, beda dengan tahun lalu. Tahun ini aku enggak ada duit." Ternyata atau enggak pakai baju baru. Jawabannya begitu. Atau tahun ini enggak bisa ngumpul keluarga, enggak bisa mudik akhirnya nangis, ya. Tahun ini aku enggak bisa eh, seperti tahun lalu gara-gara misalnya macam-macam ya. Jadi orang pikirannya bukan mikir hari ini taubatku diterima tidak. Itu udah enggak ada pikiran begitu. Yang ada kalau Lebaran ya harus ngumpul, kalau tidak ngumpul aku nangis misalnya. Kalau lebaran harus ada ketupat, kalau tidak ada ketupat ya tidak komplit. Jadi budaya-budaya eh, seperti itu boleh, tapi yang harus kita ketahui adalah esensinya. Hari itu kita berbahagia karena semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Kita bahagia bukan karena baju baru misalnya, bisa ngumpul misalnya. Nah, itu hanya pelengkap saja makanya jarang sekali ketika uh, lebaran kemudian ada yang nangis kamu kenapa nangis aku nangis bahagia semoga hari ini aku diampuni itu jarang ya rata-rata kenapa kamu nangis gitu ya allah gitu semua orang pergi ke masjid misalnya uh, bisa sholat id aku aja yang nggak bisa gara-gara sakit misalnya <laughs> ya sudah ya nggak harus lebaran itu sesempurna yang kita inginkan ya yang sempurna adalah ketika Allah menerima kubul menerima amalan kita yang kedua ketika Allah memberikan ampunan kepada kita itu ciri kubul yang keberapa ketiga. yang ketiga ya oke okay. oke okay, uh, yang pertama tadi saya katakan salul kubul Mohonlah e, atau pintalah agar Allah menerima seluruh amalanmu. Yang kedua, salud dawam wassabat. Apa ini artinya? Salud dawam wassabat. Mohonlah, pintalah dawam Dawam itu rutin ya Jangan sampai kayak tadi ya grafiknya harus kita perhatikan Ibadah Malam Di bulan ramadhan Yang tidak pernah kita tinggalin apa? Sholat malam Plus witirnya Oke kemarin saya tanya Apa kabar witir kita di bulan syawal? Gimana witirnya? Masih jalan? Nah, perhatikan grafik kita. <laughs> Sedangkan witir ini termasuk ya salat yang paling dicintai oleh Allah, ya. Afdolus shalah ba'dal maktubah salatul lail. Salat yang paling afdol ya setelah salat wajib adalah salat malam. Ya, misalnya Ya dulu, eh dulu kemarin pas Ramadan ya salat malam tuh dibelah-belahin pergi ke masjid lari sana lari sini untuk cari imam yang terbaik misalnya. Apa kabar salat kita di bulan Sawal kemarin? Apa kabar witir kita? Nah harus kita perhatikan lagi grafiknya. E, misalnya ya beda atau e, kalau <tuh> di bulan Ramadan kan seru rame-rame bareng-bareng gitu. Nah kamu tahu ibadahnya ibadah seru atau? <laughs> ibadah rame-rame atau ibadah karena Allah atau ibadah karena bulan Ramadan ya. Wa'budullah ya. Sembahlah Allah. Liannahu ba karena Allah itu kekal. Fala ta'budu Ramadan. Jangan menyembah Ramadan karena Ramadan berlalu. Oke. Okay? Jadi perhatikan apa yang enggak pernah kita lepas di bulan Ramadan nanti di luar Ramadan jangan dilepas. Sholat malam meskipun misalnya kita khawatir nggak bisa sholat malam e, setelah tidur ya sudah habis sholat isha habis sholat bacadiah kita tambahkan ya niatkan sholat malam dulu dua dulu misalnya kemudian tambahkan witir nah nanti ketika kita dibangunkan Allah di tengah malam ya kita tambah lagi minimal kita ya tidak absen, karena Allah nggak suka yang doyan absen, ini mah bukan absen lagi, udah ngilang, <laughs> hilang dari peredaran. Sedangkan kemarin di bulan Ramadan, ya, uh -uh, begitu khusyuk, begitu bersemangat. Oke, okay. uh, apalagi yang nggak pernah ditinggalin di bulan Ramadan, misalnya tilawahnya, kayak tadi ya, tilawah ada yang di dalam Ramadan dua juz, di luar Ramadan dua lembar. ya nggak masalah, yang penting jangan tinggalkan, meskipun satu ayat. Ya, enggak boleh absen sama sekali. Sedangkan yang namanya hak Al-Qur'an itu, ya, ada lima loh. Hak Al-Qur'an ada lima. dan kita enggak boleh absen dari hak-hak Al-Qur'an. Apa aja misalnya? Tilawah. Dalam sehari harus ada tilawah. Kemudian tadabbur. Dalam sehari harus ada tadabbur, meskipun sedikit. Allahu Akhade, ya baca dengan hati. Katakan, ya Allah Maha Esa. Allahu Swaade, ulang lagi kalau belum masuk ke hati. Allahu Swaade, Allahu Swaade, Allah, Allahu Swaade. Apa artinya Allahus Samad. Allah, Engkau tambatan hatiku. Allah, Engkau tempat bergantung jiwa dan ragaku. Allah, nah, ulang terus. Allahus Samad. Allahus Samad. Lam yalid wa lam yuled. Walam yaqoolahu kufuan ahade. Satu ayat kalau belum masuk ke dalam hati ulang terus sampai dapat, sampai kena, ya sampai kita ngerti maunya Allah seperti apa, ajarannya apa, mau dibawa kemana, ya kehidupan kita oleh Allah. Dilawah tadabur apalagi uh, tasmi' tasmi' itu mendengar. Kita harus ada waktu mendengar, mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari orang yang membaca dengan benar. Ya. Kita enggak pernah tahu bacaan kita ada benar apa enggak. Makanya kita harus pergi ke ahlinya. Kalau enggak dapat ahlinya, sekarang sudah banyak sekali murotal dengan bacaan yang bagus-bagus, mereka sudah para ahli. Silahkan dengar. Oh, ternyata cara baca, cara baca uh, misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillah. Jarang-jarang nah, kita panjangkan, misalnya. Oh, ternyata dipanjangkan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrah. Harus benar-benar rah harus, benar -benar rah, harus lem, lembut, bersih. Ya, jangan. Biasanya kalau kalau orang yang belum belajar ya Bismillahirrohmanirrohim Dan dia sudah merasa pede, kenapa? Tidak pernah mendengar Oke, sekarang salah satu hak Al-Quran adalah Dengarkan bacaan Al-Quran dari ahlinya Apalagi? Tahfiz Uh, harus hak Al-Quran diantaranya adalah untuk dihafal gak usah ngafal banyak-banyak dulu kalau memang berat minimal hafal surat-surat pendek ya tambahkan setiap kalau gak bisa nambah setiap hari tambahkan setiap pekan kalau setiap pekan gak bisa setiap bulan, kalau setiap bulan gak bisa itu keterlaluan itu gak gak <guluh> memberikan hak Al-Quran yang keempat ya Belajar menghafal, sedikit harus pernah nyobain, nyicipin manisnya, hidup bersama Al-Quran. Yang kelima, tahonluk bil-Quran. Tahonluk itu berakhlak dengan Al-Quran. Ini puncak kewajiban atau puncak hak Al-Quran yang harus kita miliki yang harus kita kerjakan tahun luk bil Quran berakhlak dengan Al Quran jangan sampai Al Quran hanya jadi mantra yesinul Quranin hakim inna kalimil mursani nala suratil mustaqim itu isinya apa ya meniketeh terus ajarannya apa dtc nggak tahu dan nggak peduli duli ini kalau Al Quran nanti datang ke kita ya bakal nuntut hak haknya Ya, yang terakhir apa tadi? Tahaluk atau berakhlak Al Qur'an. Gimana akhlak Al Qur'an? Ya'yuhaal-ladin amanusbiru wa sabiru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Ini akhlak Al Qur'an. Isbiru wa sabiru, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaran Berarti sabar itu bukan hanya sabar doang, harus sabar dan sabar banget. Aku sih sabar, tapi ada batasnya gitu. Sabar sih sabar, tapi kan ada batasnya. Nah itu bukan akhlak Al Quran. Misalnya, Ya Ayuhal Ladin Amanutubu Ilamoh. Apa artinya? Wahai orang yang beriman, taubatlah kepada Allah. Hah? Iman sudah mukmin disuruh tobat tobat dari apa ya? Perasaan aku enggak, enggak nyakitin orang, perasaan aku enggak ngelakuin dosa, perasaan aku enggak enggak melakukan kesalahan. Tapi kenapa disuruh tobat? Ya begitulah ya. Akhlak Al-Qur'an. Mau lo salah, mau lo enggak salah, ya. Lu kebanyakan salah enggak ngerasa. Misalnya Makanya berbanyaklah bertaubat. Makanya di ayat itu yang dipanggil untuk bertaubat siapa? Orang-orang yang beriman, bukan. Uh, wahai orang-orang yang banyak dosa, bertobatlah. Enggak. Wahai orang-orang yang banyak maksiat, bertobatlah. Enggak. Ya, justru yang dipanggil adalah ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah. Ya, yang dipanggil adalah orang-orang beriman. Jadi ciri-ciri akhlak Al-Qur'an, mereka penyabar, mereka banyak bertaubat misalnya. Eh, uh, yusabbihuna bil 'ashyi wal Mereka selalu bertasbih di pagi hari dan petang hari. Itu akhlaknya Al-Qur'an misalnya. Macam-macam ya kita pelajari apa sih yang diajarkan oleh Al-Qur'an. Ya. Jadi kita tadi ngomongnya tentang dawam ya. <laughs> Jadi panjang, enggak apa-apa. Salat dawam, mohonlah dawam ya, rutin ya. Karena rutin ini ternyata salah satu kunci husnul khatimah. Ya. Semua orang pengen husnul khotimah. Ya, di antara kunci husnul khotimah kita harus rutin ya terhadap kebaikan. E, beberapa waktu kemarin saya punya tetangga e, kebetulan dia hidupnya sendiri ya. Intinya beliau ditemukan di waktu duha masih dalam kondisi pakai mukena dan di sampingnya ada mushaf. ketika dicek sudah tidak bernafas masya allah ketika saya temukan kondisi seperti itu sayanya allahu akbar alhamdulillah ya dia dipanggil allah dalam keadaan terbaik ya dalam kondisi terbaik Ya, karena dia punya rutinitas yang baik, akhirnya dia diambil dalam kondisi yang baik. Nah, bagaimana dengan diri kita, ya? Pagi beriman, malam jadi kufur, kan gitu. Ya, sore jadi belang lagi, siang jadi beda lagi. Hati-hati, ya. Kita enggak pernah tahu ketika kita enggak punya habit rutinitas yang bagus, ya, sekali bagus, sekali jelek. Iya kalau lagi dicabut ketika bagus. Kalau lagi dicabut lagi jelek, rugi enggak kira-kira? Rugi banget. ya. Makanya ada sebuah hadis yang menjelaskan. Seorang laki-laki e, yang sepanjang hidupnya, ya dia berbuat kebah ikan. Namun ternyata di akhir hayatnya, dia memperoleh su'ul khotimah. Ya, dia wafat dalam keadaan buruk. Kok bisa sih Allah tega banget gitu kan? Kalau orang mikirnya ringan, kok tega banget sih Allah? Padahal kan dia dari awal sampai, akhir, sampai hampir akhir dia dalam kebaikan. Kenapa kok ujungnya dia jadi jelek? Itu karena dia masih menyimpan bad habit, ada kebiasaan buruk, kurang istiqomah, kurang rutin, kurang dawam, ya. Ya alhamdulillah kalau kita nanti diwafatkan di bulan Ramadan lagi semangat. Kalau pas di bulan Syawal ya kan lagi pengin santai. Kan jadi kacau. Heeh. Jadi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu. mu Ya. Wa'bud rabbak. Sembahlah Rabbmu. Hatta yakin sampai engkau ya menemui ajal baru boleh santai, baru boleh apa? <laughs> baru boleh istirahat. Ya jangan pernah saya kan sudah mau istirahat dululah, lah. Oh, jangan setelah selesai mengamalkan sesuatu, misalnya pagi tadi kita diberikan Allah kemudahan sholat duha, sudah selesai sholat duha. Alhamdulillah pagi ini bisa sholat duha, Allah besok ya as'aludawam, aku minta rutin, besok semoga aku bisa lagi hari ini kita bisa baca misalnya sedikit hanya satu lembar, Allah alhamdulillah hari ini dapat Semoga besok aku bisa juga. Nah, ini ciri-ciri ya uh, uh, apa ya hamba yang paling dicintai Allah. Akhlul amal ilallahi adawam atau adima ya yang paling disukai oleh Allah itu yang stabil ya, yang rutin, nggak yang tiba-tiba meroket. Kemarin dapat berapa gitu? Kemarin lumayan sih dapat sejus gitu. Hari ini Hari ini istirahat dulu, jangan masih bagus kalau stabil, ya kemarin misalnya cuma dapat selembar hari ini selembar itu lebih bagus, ya karena mukmin itu nggak boleh fluktuatif, fluktuatif itu lompat-lompat sekali ke atas sekali ke bawah dia harus stabil, oke? Okay. dia ngomongin apa ini? Masih di, masih di apa? Terus... ada dawam ya, masih bab ad-dawam. Salud dawam ya, jadi salah satu doa yang paling penting ya, Ya Allah berikan aku dawam rutin, agar aku tidak seperti eh, seperti ular ya, yang sekali ganti, ganti ganti kulit, sekali baik, sekali beda lagi. Oke. Okay. <tuh> Para ladies yang Allah cintai ya. Ya Rasulullah, qulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan gairuk. Ini ada Sufyan bin Abdullah curhat Ya Rasulullah, berikan aku nasihat. Nasihatnya enggak usah panjang panjang, kalau aku sudah dapat nasihat ini, cukup bagiku ya, jadi aku gak perlu tanya-tanya lagi, artinya sebuah nasihat yang cukup uh, menjaga diriku yang cukup bisa membuat aku menjadi sempurna di dalam Islam faqala lahun nabi sallallahu alaihi wasallam kul amantu billah Thum mas kata Rasul. Kul amantu Allah wahai Sufyan katakanlah aku iman kepada Allah. Thum mas kemudian istiqomahlah sekali lurus tetap lurus ya sekali semangat tetap semangat meskipun misalnya yang namanya manusia memang ya e, hati mereka itu e, takallub. Takallub itu begini. Bolak-balik <guluh> apa ya? Takallub itu e, sulit stabil ya. Seperti ini. Makanya ibadahnya adalah membuat hati yang bolak-balik ini menjadi lebih stabil. Oleh karena itu, ketika engkau merasa futur, futur itu ketika engkau merasa lemah, tidak bersemangat, lagi error, lagi hang, lagi enggak kayak kemarin, lagi enggak bersemangat, minimal masih pegang eratlah sunahku, kata kata Rasul. Ya. Seerror apapun <laughs> Seheng apapun, jangan coba-coba cari solusi lain, ya. Sesulit apapun ya pegang eratlah, pegang kuat-kuatlah sunahku. Barang siapa yang dia lagi error kemudian mencoba meninggalkan sunahku, fakotullah dia telah tersesat dia telah keluar dari rule oke okay. jadi peneguh hati kita adalah memegang erat erat sunnah rasulullah agar tetap istiqomah peganglah sunnah rasul ih mah aku lagi galau abis gitu stress berat jadi obat stres apa ya pas <tuh> stres lumayan lah ngebuka ngelihat Sule bisa haha hihi Sule senang enggak? Uh -uh. uh, kalau memang butuh Sule enggak usah lama-lama tutup Sule baca Al baca Al-Qur'an ya. Jadi Sule juga enggak bakalan bisa lama-lama uh, membuat hati kita tenang misalnya kalau memang obatnya harus Sule, ketawa bersama Sule. Jadi kenalin Sule ini. Ayah. Uh, uh, Intinya ya, solusi terbaik adalah yang diberikan oleh Rasulullah. Pegang eratlah sunahku. Misalnya Oh, nanti ya. Jadi rahasia. Langsung aja sekarang. Di antara sunah peneguh iman. Yang diajarkan Rasul yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul, yang pertama adalah menjaga kiyamulil nah kemarin di bulan Ramadan ya kenapa kita bersemangat, kenapa kita merasa on fire <laughs> happy terus karena Salah satu rahasianya kita traweh terus minimal kalau enggak sholat malam. Akhirnya dan yang sholat traweh bukan hanya kita saja. ya Seluruh penduduk negeri sholat traweh. Akhirnya keimanan sosial atau jamaah ya yang eh, iman bareng-bareng akan memberikan semangat tersendiri. Ya, enggak apa-apa kalau jamaah. Uh, di luar Ramadan kita uh, tidak mendapatkannya ya, ya sudah kita kiai mulail sendiri. Kiai mulail uh, dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alaihikum bi kiai milail ya hendaknya kalian melaksanakan sholat malam. Fa'inahu da'bus sholihin biar saya nggak capek ya. <laughs> Fa'inahu da bus solehin Qiyamul lail itu gaya hidup Orang-orang saleh Gaya hidup Orang-orang saleh Waduh, saya jarang Qiyamul lail, berarti saya belum masuk Golongan orang-orang saleh Tepat Tepat <gul> Harus koreksi, masih berat Buat saya Qiyamul lail, berarti Kita belum ya Golongan orang-orang soleh Kata Allah, cap soleh itu adalah kia mulail, oke? Okay. Yang pertama dak bu yang kedua kurbah lakum ila robikum. Kia mulail ini adalah waktu yang tepat untuk pdkt kepada robmu. Pdkt di duha beda rasanya ketika Kyai PDKT di salat-salat e, selain Kyai beda rasanya. Allah, e, ini Rasul sendiri yang Rasul kan sudah ahlinya Kyai Ya, beliau ngejelasin kalau mau benar-benar PDKT ya, coba deh di malam hari kamu bakalan cepat dekat ya kepada Allah. Kalau pengen segera merapat ya dengan kemudahan, maka cobain Kyai Kurbah lakum ila robbikum yang kedua dan ketiga ya mukhafir lisayiat ya sebagai penghapus dosa siang kita dosa malamnya ya semoga Allah ampuni ketika kita berhasil dapat kiyah mulail kiyah mulail itu sebuah pencapaian loh banyak orang yang sulit kesulitan untuk memperoleh rizki kia mulail dan itu bukan hanya bukan hanya kita kita zaman para sahabat sampai ada yang curhat ya kesesama sahabat itu aku tuh sehat nggak capek pengen banget kia mulail kemudian sudah siap siap berwuduk ya biar ini segala segala syarat syarat untuk kia mulai sudah aku penuhi tapi bablas dayi, bablas dayi, <laughs> hilang lagi, hilang lagi ya, enggak dapat rezeki, kia mulai, uh -uh. makanya penyebabnya apa itu? Uh -uh. Sahabat yang menjawab, uh, seseorang diharamkan dari kebaikan karena dosa-dosanya. ya Mungkin di siang hari tadi kita punya sebuah dosa, yang membuat kita berat melakukan ketahatan. Dosa apa itu bisa apa saja. Dosa mata, dosa mulut, dosa telinga, dosa yang tidak pernah kita sangka. Oh, itu dosa ya? <laughs> Jadi nonton, e, ngeliatin cowok ganteng dosa ya? Ya iya dosa itu. Makanya itu yang bikin kamu tidak bisa kemulel. <laughs> Misalnya, ya macam-macam nanti. ya Hal-hal yang tidak kita sangka dosa ternyata. Dosa, kenapa sih susah banget eh, apa eh, ngafal Quran? Ya iya, lu kebanyakan ngafal lagu-lagu, <laughs> ya kan? Karena memorinya sudah sudah dipenuhi dengan sesuatu yang Allah nggak suka, akhirnya yang kebaikan sulit mah, masuk gitu. Jadi Kia Mulail itu syaratnya biar kita berhasil. Coba satu hari ini bersihkan kita dari dosa. Sup. mohon ya ya Allah berikan rejeki. Bisa dekat-dekat dengan memberikan berikan rizki, bisa memperoleh kafaroh, ya. Kita tadi dak bu solehin, gaya hidup orang saleh, kurbah, pendekati dengan Allah, kafaroh, kafaroh itu penghapus dosa. Kemudian selanjutnya apa? Hmm -mm. Mutridah anil anida, jadi pengusir segala macam penyakit. Kalau mau ngomongin tentang e, medis ya, luar biasa kebaikan salat malam. Ya, bukan hanya untuk kesehatan fisik, terutama kesehatan psikis juga. Ya, coba nikmati. Kalau di bulan Ramadan kita bisa di luar, semoga kita bisa, ya. Harus dengan kesungguhan kata ibnu Qayyim ya ketika seseorang sudah berhasil ya melakukan kiamulail hal pertama yang akan allah berikan adalah memberikan cahaya di hati ya pasti kita dapat cahayanya kalau sudah jadi habit jadi kebiasaan faal basahu libasan nur kalau sudah jadi habit maka Allah akan berikan sebuah gaun yang terbuat dari cahaya yang kemarin ya gaun berbahan cahaya sudah ada produsennya sudah ada yang sanggup bikin gaun terbuat dari cahaya Ya orang ini ini ini uh, baju aku bahannya udah bahan terbaik loh bahan sutra masih belum apa-apanya dengan ahli kia mulail mereka akan hidup di atas cahaya oke okay? peneguh iman ya uh, yang pertama adalah kia mulail kemudian yang kedua menjaga salat, menjaga salat. Kalau untuk laki-laki salat berjamaah di masjid karena ini khusus perempuan, saya bahas khusus perempuan ya. Minimal ya, ini ada yang disebut dengan ribat. Ribat itu menunggu waktu salat, ya satu waktu salat kepada waktu salat yang lain. Yang sering kita kerjakan biasanya maghrib antara maghrib dan isya. Alhamdulillah nanti e, kalau bisa ribat di waktu-waktu yang lain itu lebih baik minimal apa azan belum berkumandang kita sudah wudhu ini sudah termasuk ribat menunggu waktu sholat ya sambil sudah berwudhu mangga silahkan kalau masih ada yang perlu dikerjakan dikerjakan kalau enggak ada doa doa dulu ya tilawah tilawah dulu Bahkan e, para sahabat e, ada yang menjelaskan jika engkau sulit hidup bahagia, <laughs> jika engkau sulit tersenyum, ya, jika engkau sulit tertawa, ya, lakukanlah sholat tepat pada waktunya, maka Allah akan berikan bahagia. Ya, belum azan sudah wudu. Jadi pas azan kita menjawab azan Kemudian berdoa Gimana doanya setelah azan? Gimana teh? Doa setelah azan? Allahumma, uh -huh. Allahumma bariklah, nah, Jangan Gimana? Suka langsung mendadak lupa gitu ya Kalau dia tanya <laughs> Jadi ngeblank langsung tuh Gimana? Allahumma Allahumma Rabb, Hadihid da'watid damah was salatil qa'imah ati sayyidina muhammadanil wasilata wal fatilah wad darajatan lafi'a faba'athahullahumma maqaman mahmuda alladhi wa'adta innaka la tukhliful mii'ah maaf teh email ya saya enggak ngerjain teh email oke ya perlu dibrip belum briefing kaget aja sih biasanya juga doa terus kok <guluh> jadi bagian yang yang paling membuat hati kita teguh ya yang paling membuat jiwa kita bersemangat adalah azan saya sudah siap ketika azan saya sudah siap bertemu dengan robku bangkanya rojuliko robbi ya barang siapa yang serius tuh pengen ketemu sama robbnya ya maka pasti indikasinya dia selalu siap melaksanakan sholat tepat pada waktunya kalau dia sholatnya masih rada diulur-ulur berarti dia belum rindu belum belum kangen seperti sholat kiamulail so, itu juga gitu kenapa sih ada orang yang sanggup sholat ada orang yang enggak sanggup sholat biasanya orang-orang yang sanggup sholat itu mereka adalah jiwa-jiwa yang merindu, ya. Jadi pas malam tiba, malam baru tiba, mereka udah senyum-senyum, senyum. Kenapa? mau ketemuan. Bukan hanya senyum, wajah mereka bersinar. Sejeda sudah diwangikan, di serat-serat siap bersujud ya, menemui ropnya. Kalau orang nggak kangen, ya udah. Ya tidurnya bablas aja, tapi kalau orang kangen ya, mau dia di Jakarta, mau dia di Kalimantan, terbang pergi. Inilah bedanya orang kangen, dan orang yang enggak kangen. Faktanya, kita harus meningkatkan rasa rindu kepada Allah. Yang kedua tadi, menjaga sholat tepat pada waktunya. Ya, Makanya, eh, menunggu waktu sholat, jadi, Pahala ribat ini ada tiga. Biar biar tahu hadisnya secara komplit ya. Isbaul wudhu al makarih. menyempurnakan wudhu dalam kondisi sulit, dingin dingin di Cianjurang harus wudhu. Ada. Nah ini beda wudhu di Cianjurang dengan wudhu di Surabaya. Di Surabaya mah angat. Tak apa-apa, tak masalah wudhu <laughs> di pagi hari. Kalau di Cianjurang dapat pahala ribat. Tahu Cianjuang di mana? Di ujung gunung sana. Dingin luar biasa. <laughs> ya, kalau dibela-belain tetap kekeh mau e, berwudu maka memperoleh pahala ribat. Apa sih ribat? Dari tadi ngomongin ribat. Ribat itu senilai dengan fi e, sabilillah jihad fi sabilillah. Meskipun kita tidak pernah mengalami masa perang ya masa terancam karena musuh tapi kita memperoleh pahala kebaikan ribat lewat apa yang pertama menyempurnakan wudhu meskipun di uh, di saat yang sulit yang pertama ribat yang pertama ya ribat yang kedua kathrotul khutaa ilal masajid memperbanyak langkah ke masjid. Ini enggak disebutin uh, jadi beda ya antara orang yang berangkat ini untuk untuk laki-laki ya. Khusus untuk laki-laki biar tahu aja. Beda antara saudara kita, kakak kita, adik kita misalnya berangkat ke masjidnya jalan kaki dengan naik motor, pahalanya sudah beda ya. Jalan kaki dengan naik mobil pahalanya sudah beda banyakkan yang mana yang jalan kaki itulah Allah maha adil ya setiap kesulitan yang kita lalui ya enggak ada yang sia sia ribat yang, yang kedua tadi ya memperbanyak langkah ke masjid ribat yang ketiga baru tadi ya menunggu satu waktu sholat menuju waktu sholat yang lain ya Oke, okay. Peneguh iman yang ketiga ya Sekarang Sudah saya Jelaskan sekarang tentang eh, Dawam, dawam itu rutin Membaca Al-Quran tadi, ternyata rutin Membaca Al-Quran termasuk beneguh iman. Kenapa kamu heng? ketawanan. Kurang baca Quran. Kenapa kamu error? ketawanan. Ya, kurang tadabur Al-Qur'an. Ya, kenapa kamu galau? ketawanan. Kurang banyak menghafal <laughs> Al-Qur'an. Dan benar-benar ya, orang enggak bakal bisa ngapal Quran kalau di, di dalam fikirannya masih banyak hal. Ya, buka Quran gitu ya misalnya ini buka Quran sudah lima menit ya enggak masuk-masuk bisa jadi ngantuk bisa jadi kepikiran yang lain ya jadi benar-benar saya pernah maaf mimpi mimpi mungkin ini pertanda, pertanda Allah alam saya enggak peduli ya intinya saya itu mimpi semua gigi saya dari atas sampai bawah dari depan sampai belakang habis. Habis. Yang saya pikirkan bukan gigi saya. <laughs> Kalau gigi saya habis, saya masih bisa baca Quran enggak ya? Nangis saya, ya Allah gitu. Gimana saya baca Quran tanpa gigi? Ya. Yang saya sedihkan bukan gigi saya. Pas saya bangun, alhamdulillah masih full complete. Alhamdulillah masih bisa baca Quran. Itu kita tahu mana yang penting, kehilangan giginya atau kehilangan momen baca Quran. Ya, kehilangan gigi mah enggak masalah kalau masih bisa tetap membaca Al-Qur'an. Dan alhamdulillah dua-duanya tidak hilang. <laughs> Baik gigi maupun momen membaca Al-Qur'an masih bisa saya nikmati kedua-duanya. Oke. Okay rutin ya rutin membaca Al-Qur'an maka engkau akan memperoleh keteguhan ya maka engkau akan memperoleh Tabat, tabat itu stabil ya enggak sekali baik sekali buruk ya Iqra'ul Qur'an fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi ya bacalah Al-Qur'an baca karena Al-Quran akan memberikan keringanan syafaat semua yang e, semua musibah di dunia ini kata Allah belum ada apa-apanya dengan kesulitan yang ada di akhirat maka sungguh kita membutuhkan syafaat ikra'ul Quran bacalah Al-Quran Oke, okay, saya tidak uh, menjelaskan akuan panjang-panjang ya, biar uh, biar langsung sampai di uh, poin selanjutnya adalah touch the taubat ya, jangan stop taubat, jangan putus taubat, teruslah bertaubat. Wa tuhulillahijami <tawbah> an nih wal mu'minun. Di surat An-Nur tiga kemudian di surat At-Tahrim, Ya ayuhan ladin amanu tubu ilallah, tubu ilallah itu bata عسى ربكم ما يكفر عنكم سيئاتكم ما يدخل لكم جنات ويدخل لكم جنات وتجريمه تحتها الأنهار يوم لا يحز الله النبي والذين آمنوا يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدُوا لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَقُولُونَ, يقولون ربنا يقولون yang mencintai taubah hidupnya penuh cahaya tubuh ilallah ya? mereka mengatakan atnim lana nurona robbi sempurnakanlah cahaya kami dengan dosa cahaya kami akan padam cahaya kami enggak akan pernah bisa sempurna ya Cahaya kami akan menghilang dari diri kami. Sedangkan kami engkau cipta ya Allah darimu. Kami datang dari cahaya, harusnya kami pulang membawa cahaya. Tapi karena dosa-dosa kami ya Allah, cahaya itu menghilang dari tangan kami. Atmim lana nurana wawfir lana Allah sempurnakan cahaya kami. Wawfir lana Ampunilah kami. Innaqala kulli shayyuqadir. Engkau maha berkuasa ya Allah. Engkau maha bisa. Engkau maha memberi. Engkau maha penyayang. Engkau maha pengampun. Engkau maha penyempurna. Cahaya-cahaya untuk kami. Ya. Jadi terjadi taubah. Jangan putus. Obat agar cahaya kita tidak padam, agar kita selalu teguh, agar kita selalu bisa rutin ya kembali dan cepat menuju kepada Allah. Oke selanjutnya saya dikasih waktu sampai jam setengah dua belas. Oke oke kasih. Selanjutnya peneguh. Yang keberapa sekarang? Ayo, ada yang bilang keempat, ada yang kelima <laughs> Yang kelima Benar? Oke Dalam Dalam zikir Rutin berzikir. Harus rutin Gak boleh putus ya. Saya nengok teman Teman saya lagi sakit Luar biasa dia tergeletak seperti mayat hidup. Maksudnya mayat hidup, ya sudah, tidak berdaya sama sekali. Tidak berdaya. Bahkan saya berkali-kali datang ke situ, tidak ngomong. Karena memang sakit luar biasa. Kemudian, saya juga perhatikan ya, orang-orang yang sehat, ya mereka sempat, hahaha <tik> <tik> mereka sempat ya kan memenuhi kebutuhan mereka bisa bisa ketawa bisa jalan-jalan bisa nonton bisa macem-macem gitu saya jadi mikir ya ketika saya e, membaca sebuah hadis ya mana hadisnya مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ واللذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت perumpamaan yang mengingat Allah dengan yang tidak mengingat Allah itu seperti manusia hidup dan manusia mati, mayit. Jadi menurut Allah yang tergeletak di atas kasur tadi yang enggak bergerak ya, yang enggak bisa ngapa-ngapain ya tapi lisannya dan hatinya selalu berzikir, enggak putus. Kenapa enggak putus? Sakit banget. Sakit banget sampai Allah, Allah, Allah, Allahu akbar, subhanallah. Semua detik dia isinya zikir. Sedangkan kita yang sehat isinya macam-macam. Jadi intinya yang mayit yang mana nih? Hah? Yang mayit yang tergeletak di atas kasurnya kah? Atau yang lalu lalang menikmati dunia dan isinya. Masya Allah. Ya. Misalnya kalau kita zikir dihitung lagi. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah berapa Mi? 33 kali. Mi ya Allahu akbar berapa kali e, 33 kali gitu. Kok banyak banget ih eh, nawar lagi. <laughs> ya. Ini orang yang sakit dia enggak pakai hitungan. Ya sudah semua detik dia, semua nafas dia isinya zikir. Jadi kata Allah ya. Penilaian Allah yang sekarat itu bukan yang di atas kasur. Yang sekarat adalah yang banyak lalainya. Ya, yang yang sedikit zikirnya itu disebut baru sekarat. Kalau yang sekarat itu justru kata Allah itu sehat, itu segar bugar hatinya selalu mengingat Allah. Oke. Okay. Kenapa kita hang? Sudah tahu jawabannya? Mm -mm. Heeh. <laughs> Kenapa error? Kenapa lola? Loading lambat? diajak ngomong nggak? Nggak nyambung-nyambung? Salah satunya adalah, ya teguhkanlah dengan sikir. Jangan putus si sikir. <tuh> nah, ini ada sebuah hadis lagi ya. Masya Allah, <tuh> diazqurul robbah. Ini dari hadis sahih riwayat Ahmad dari Harith al-Ashari. Kalau tadi hadisnya fisakhirain yang tadi ya perumpamaan yang berzikir dan tidak seperti oh, yang hidup dan bangkai itu tadi hadis uh, sahih, uh, sahih Bukhari Muslim dari Abi Musa al-Ashari. Kalau sekarang dari Harith al-Ashari sahih juga riwayat Ahmad. Makhluk yang diingkari Allah, kalaupun berusaha untuk menghindari kejahatan, tetapi mereka tidak dapat menghindarinya. Sebab mereka tidak mengenal Allah. Mereka tidak mengenal Allah, maka mereka tidak dapat menghindari kejahatan. Sebab mereka tidak mengenal Allah. Mereka tidak mengenal yang berzikir itu seperti seorang laki-laki yang dikejar musuhnya dengan kecepatan tinggi. Laki-laki yang dikejar musuhnya dengan kecepatan tinggi, kejar terus gitu ya. Kemudian laki-laki tersebut segera menemukan benteng yang sangat kokoh, benteng yang sangat kuat sehingga dia aman. Seperti itulah ya. Mukmin ya kondisinya selalu dikejar siapa kira-kira? <laughs> ya, dikejar setan, dikejar hawa nafsu, kejar terus sampai dapat. Ya, kalau kita enggak segera menemukan benteng kita, enggak segera berlindung di balik benteng kita, maka kemungkinan besar kita akan jadi korban. Ya, oleh karena itu Segeralah temukan bentengmu. Jika engkau merasa tidak aman, temukan bentengmu. Jika engkau merasa enggak ada yang melindungi, ya, temukan bentengmu. Jika engkau merasa enggak ada yang menyayangi, temukan bentengmu. Jika engkau merasa sendirian, ya, terlantar misalnya, enggak ada yang peduliin, temukanlah bentengmu. Apa bentengmu? Zikrullah. Mengingat Allah dengan segala zikir ya. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Hu Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah al-Azim, al-Halim, Rabbul Arsyil Azim, Rabbus samawati wal ard. Wah, langsung kita aman. Langsung kita merasa nya nyaman. Ya. Bukan hanya benteng yang kita temukan, saya enggak butuh benteng, saya butuh lumbung padi, <laughs> lapar, langsung temukan, ya rozak, zikir dengan nama Allah, ya rozak, ya rozak, ya rozak, wahai sang pemberi rizki. Langsung tiba-tiba kita berada di lumbung padi, uh -uh. belum makan tapi sudah kenyang, ah gombal, <laughs> Tehanin. kamu bilang gombal karena belum pernah ngerasain, kalau sudah pernah ngerasain, itu bukan gombal enggak makan tapi bisa bertahan. Nanti di zaman eh, di, di akhir zaman ya, ketika Ya'juj Majuj menghabiskan seluruh bahan pangan di bumi, bahkan semua sungai kering, ya, semua ternak habis. Ada sekelompok mukmin, mereka berlindung di dalam gua, mereka berbulan-bulan tidak makan. Benar ya Rasulullah, mereka enggak ada makanan, enggak ada sama sekali. Lalu mereka makan apa? yang enggak ada makanan. Lalu bagaimana? Makanan mereka adalah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, selama berbulan-bulan. Kita enggak bakalan ngerasain begitu, karena belum pernah nyoba. Tapi enggak usah dicoba berbulan-bulan, karena enggak ada syariatnya, puasa berbulan-bulan. ya Jadi intinya, Hidup tanpa sesuatu yang kita butuhkan bisa. Asal bersama Allah. Ya. Kita saya butuh pedu nih, tapi terpaksa pedu saya diambil. Bisa enggak hidup asal bersama Allah? Bisa. Ya. Saya hidup tanpa <tantai donti> tanpa apa? <tantai golden -dottakai> saya mau hidup tanpa apa ya? Terserahlah mau tanpa apa ya? Buktikan kamu bisa hidup tanpa titik-titik terserah mau hidup tanpa apa, asal engkau bersama Allah, pasti bisa, zikrullah, mereka tidak makan berbulan-bulan, makanan mereka hanya, tasbih, tahmid, dan takbir, oke, jadi kebutuhan mukmin bisa dipenuhi dengan zikrullah, kebutuhan apapun, semuanya, Oke, sekarang di terakhir ya. Al-Infak Fisabirillah. Ya kan? Di bulan Ramadan kemarin, wah kayaknya gak enak banget deh. Ya Kalau gak sedekah di bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan gimana? Enak gak? Enak, biasa aja gak sedekah. Uh -uh. Jadi nyembah Ramadan, nyembah Allah nih ceritanya. Uh -uh. Jadi apa yang tidak kita tinggalkan di Ramadan, please lanjutkanlah. Di luar ramadhan Meskipun hanya e, Sedikit, Allah sih gak minta sebanyak Waktu ramadhan sih, tapi yang Allah Pinta rutin Allah gak suka yang Yang bolong-bolong Ya, meskipun sedikit harus Rutin Al-imfaq fi sabi lillah Walau bisyik kita merah Takutlah kalian Kepada api neraka Ya, meskipun hanya meskipun berlindung hanya dengan satu biji kurma. Satu biji kurma yang kita sedekahkan dengan ikhlas insyaallah akan jadi pelindung kita dari api neraka. Ya, alhamdulillah kalau kita punya kelebihan yang lain. Sedekah bisa artinya luas ya. Sedekah harta, sedekah nasihat, sedekah pertolongan, sedekah senyum, sedekah apa saja semua kebaikan ya kita kerjakan agar kita di hari ini, hari ini pastikan kita sudah bersedekah semua jenis kebaikan ya. Ada batu di jalan kita singkirkan, ada likas itu termasuk sedekah ya. Ada ulat ngegermet, aduh ini kena orang. Aja. sedekah. Menjauhkan kesulitan saudara kita, itu juga sedekah. Memudahkan urusan saudara kita, itu sedekah. Dan itu ternyata jadi peneguh iman kita. Oke, saya serahkan ke moderator. Kelamaan saya ngomongnya. Oke, Iya, uh, Alhamdulillahirobbilalamin. Uh, sudah cukup jelas ya paparan uh, materi yang disampaikan oleh Tehanin. Kalau misalkan di sini ada sahabat-sahabat yang mau bertanya, boleh langsung mengacungkan tangannya di apa namanya? Di kesempatan mas lah bisa langsung tanya sama beliau gitu. Ada yang mau bertanya sampai sejauh ini? Ada, ada, Ah boleh, teteh maju ke depan ya. Biar bisa kenalan dulu. Kenalan yuk. Yuk maju aja berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nama saya Susi dari Dago. Teteh mau bertanya, kalau tadi kan katanya salat kiyam kiyamul layal ya. Nah, kalau misalkan posisinya lagi datang bulan, nah biasanya penggantinya apa ya? Iya. Kita udah bangun buat kiyamul layal tapi kan karena posisinya lagi datang bulan. Kita. Ya makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama -sama. Mau ditampung dulu teh atau langsung uh -uh. dijawab? Bangga ditampung juga ya. boleh. Ada lagi yang mau bertanya? Ya boleh teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Um, perkenalkan nama saya Wina, saya ingin bertanya... Uh, Kalimantan dari mana? Aslinya atau tempat tinggal sekarang? Dua-duanya deh. <laughs> tempat tinggal sekarang di Jatinangor, aslinya dari Kalimantan Barat. Allah, dari Kalimantan. Insyaallah akan jadi the next duta untuk Kalimantan ya. <laughs> uh, saya ingin uh, bagaimana kalau Tete berbagi tips kepada kita semua, bagaimana caranya mempertahankan ibadah yang... Jika tidak di bulan Ramadhan kita dapat mempertahankannya kan itu sulit banget ya. Kalau di bulan Ramadhan kan mungkin eh, pikirannya oh ini mumpung bulan Ramadhan dan mumpung bulan puasa jadi berlomba-lomba untuk ibadah. Tapi kan terkadang kalau kita kan manusia ya bukan malaikat berpikiran eh, oh udah bukan bulan Ramadhan jadi ibadahnya biasa-biasa aja itu gimana ya mempertahankannya. Terima kasih. Si, sama-sama. Ada lagi yang mau ya, boleh. Enggak keberatan. Ya, maju aja ya, Teh, sambil olahraga. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> eh, nama saya Fitria dari dari mana ya? dari plesiran situ Taman Sari uh, mau nanya, Teh? enggak hmm. yang ada dua pertanyaan, boleh kan ya? yang pertama oh. tentang menjaga sholat kalau karena saya masih kuliah gitu terkadang keinginan untuk menjaga sholat dan menunggu waktu sholat itu tinggi kali ya tapi ada masa di mana kan negeri ini enggak seperti yang orang jaga sholatnya gitu kira-kira seperti apa mungkin strategi atau eh ya enggak apa, -apa kendalanya ya kendalanya apa Kenapa nggak bisa jaga sholat karena masih ada waktu kuliah misal kayak duhur atau enggak asar itu hmm. karena kuliahnya waktu belajar ya Nah ya kayak gitu terus tipsnya apa mungkin kalau boleh berbagi gitu terus berikutnya adalah eh uh, yang al-infak visabilillah kira-kira kan kalau kata para sahabat eh kalau kata nasihat Rasulullah sedekahkanlah yang paling dicintai gitu. Terus kira-kira itu hal yang paling dicintai itu standarnya kayak gimana sih gitu? Apa oh ini saya udah pernah menginfakkan yang paling saya cintai gitu. Takutnya <tosik> <tosik> anaknya gitu <tosik> <tosik> yang diinfakkan karena sangat dicintai. Udah udah kubayangkan dicoba, dicoba dulu Oke. Okay. Oke, okay. kia mulail, ain dal haid. Kia mulail ketika kondisi haid. Uh -uh. Uh, tentu saja kebaikan orang haid tidak terputus ketika uh, di malam-malam hari, terutama kemarin di Ramadan ya. Apa saja yang masih kita kerjakan yang boleh kita kerjakan meskipun kita haid untuk menghidupkan malam-malam kita? Baca Quran masih boleh dengan syarat mushafnya ada terjemahannya ya. Tidak mushaf murni. Kemudian lebih baik lagi kalau kita pakai sarung tangan. Oke baca Quran kita bisa menghidupkan malam pakai itu. Kemudian yang namanya zikir, yang namanya doa, munajat, istighfar itu juga free, boleh. Enggak harus berdiri Allah Akbar enggak. Ya sudah duduk ya, kemudian perbanyaklah membaca doa, zikir-zikir, bacaan Al-Quran, dan Allah itu baiknya gini. Ketika kita e, lagi suci punya rutinitas kiamulail, nah ternyata ketika kita haid ya, kita hanya bisa zikir, doa, istighfar, maka kebaikan kiamulail tetap kita peroleh. Asal kita punya rutinitas. Ya, jadi apa tadi? Bisa baca Quran, zikir doa itu aja udah panjang udah habis waktu <laughs> ya sudah kemudian memuji Allah ya yang yang jarang sekali kita kan banyak minta minta ini minta itu minta ini minta itu gitu iya yang diminta nggak dipuji-puji mana pujiannya, gitu Allah tuh paling doyan sama pujian puji sehabis-habisnya habisin tuh pujian ya sampai kalau kamu bisa ngasih pujian ya kepada Allah yang belum pernah manusia ucapkan itu Allah bakalan suka banget ya Coba pikirkan satu pujian yang belum pernah, <laughs> yang belum pernah diungkapkan oleh manusia. Nah, jadi kita romantis abis sampai saking romantisnya sampai bahasa itu hanya aku dan Allah yang tahu. <laughs> rasul pernah seperti itu. Rasul, hello, kata Rasul. Saking aku eh, apa ya, bersemangat ya pengen ngerasa dekat terus merapat. Aku pernah memuji eh uh, Ujrulahu Sajidan. Aku bers, aku tersungkur bersujud ya di hadapan Allah dan aku sebutkan sebuah pujian yang belum pernah diungkapkan oleh manusia baik sebelum maupun sesudahku. Ih, rahasia banget sih Rasul gitu ya rasa apa yang dimiliki sampai bahasa itu atau ungkapan itu belum pernah diungkapkan. Ini saking Rasul begitu dekat kepada Rasul. Maaf ini contoh orang-orang orang-orang yang lebay begitu. Maksudnya cintanya luar biasa sampai orang-orang lain enggak ngerti. Ya. Misalnya kan uh, aku punya anak usia 2 tahun ya ya maaf disebut lebay ya maaf gitu memang rada lebay <laughs> jadi kalau ketemu dia itu ya nayang nina muna mana nani nu nani nu gitu jadi <laughs> aku punya bahasa sendiri gitu ke orang yang dengar apaan sih gitu artinya apa itu ada artinya ya nayang nayang itu sayang nina nina itu cinta <laughs> sampai segitunya orang kalau dengar kamu lebay ya biarin lebay orang cinta memang Lebay, nah itu pernah nggak kita lebay cinta sama Allah sampai kayak gitu, nah habisin tuh kalau nggak bisa sholat berlebay-lebay ria, ya e, bersama Allah, oke itu kiamaindal haid. Kemudian doa Ramadan kan sudah kita bahas panjang ya, setelah kita menyelesaikan Ramadan banyak doa, ya Allah berikan aku rutinitas nitas, ya kebanyakan kita doa ya Allah beri aku rezeki beri aku jodoh. Ya enggak apa-apa mangga bebas pulsa kan doa. Bapak <laughs> enggak pakai enggak pakai bayar, enggak pakai kuota ya. Doa luluskan aku ya beri aku pekerjaan yang baik. Pernah enggak doa minta dawam? Dan malu kalau sudah minta dawam tapi kita enggak dawam. Jadi itu jadi doa sesungguhnya membantu kita membuat prioritas. Apa sih yang penting? Itu ternyata dawam adalah hal penting. Harus kita jadikan prioritas. Oke. Okay? Ya tadi tisnya sudah banyak ya. Dawam, kobul, istikoma. Kemudian peneguh-peneguhnya apa aja Sekarang. Hifdu sholat indad ta'lim. Menjaga sholat ketika ada proses belajar mengajar idealnya. Semua ta'lim buyar. Idealnya. Semua ta'lim buyar ketika ada waktu masuk waktu sholat tapi kalau memang harus terpaksa ya tentu saja lihat-lihat situasi dan kondisi uh -uh. kalau kira-kira memungkinkan kabur kabur <laughs> artinya uh, ada dosen-dosen yang masih masih ngasih ini ya uh -uh. itu izin biasanya mereka akan ngasih izin ya sudah izin aja gitu dan nanti ketinggalannya masih bisa kita tanyakan ke teman-teman. udah sholat mah nggak nggak lama-lama ya saya aja maaf ya di Ashar jarang kuliah. <girly> Jadi ketinggalan juga enggak masalah. <girly> bukan jarang, bukan bukan kabur lagi, sudah jarang kuliah gitu. Jadi sebenarnya e, ilmu mah enggak harus sama dosen gitu, bisa kita baca sendiri. Tapi kalau memang ke kelihatannya sulit ya, sebenarnya ada rukhsah, ada keringanan. Oke, itu menjaga salat ketika Uh, apa inda taklim ya ketika proses belajar mengajar apa ini tadi yang keempat apa sih infak, infak. oh menginfakan sesuatu yang sangat dicintai aku dulu udah pernah masa uh, jadi jadi gimana nih apa harus lagi dan lagi gitu kan tergantung waktu kita kecil yang paling kita cintai boneka bener nggak ya sudah Ya sudah, aku sudah invakan boneka aku. Ternyata hari ini yang aku, yang paling aku cintai sudah beda lagi. Sudah bukan boneka. Nah itu harus belajar lagi. Apa yang paling kita cintai? Misalnya rangkuman. <gitu> Jadi uh, dulu kami di, di Mesir ada teman yang super rajin. Dia setiap hari masuk dia bikin rangkuman. Eh yang lain malas-malas nggak pernah masuk kelas, tapi sama dia dikopiin, dikasihin ke teman-teman yang gak masuk, <laughs> padahal itu kan bisa jadi, itu sesuatu yang paling dia cintai ya, ini kalau teman-teman saya kasih, enak banget gitu, aku aja berusaha, ya itu sesuai dengan, ini kita, uh, proses kita, apa yang sedang kita cintai, kemarin beda dengan hari ini, hari ini bisa jadi beda dengan yang akan datang. Nah, itu kita harus terus belajar. Jangan berhenti saya sudah kok ngingetin sesuatu yang paling aku cintai, apaan? Dodot. <laughs> Dulu kan yang paling kita cintai Dodot. <laughs> ya sudah enggak enggak kayak gitu ya. Ya sudah belajar terus gitu. Oke. Okay. Ngerti ya? Maksudnya. Yuk. Eh, uh, boleh satu pertanyaan terakhir. Kayaknya sudah handa. Udah ah, ah. Oh, Ya, karena masih ada Ya, um, udah sampai di penghujung acara sebenarnya. Kalau misalkan masih banyak pertanyaan, pertanyaannya bisa disimpan dulu buat dua pekan ke depan. Insya Allah, uh, Ladies Day ini kajian rutin yang diadakan setiap dua minggu sekali. Dengan pematerinya tetap sama, sama tehanin. Uh, jadi kalau misalkan mau ada yang ditanyakan di luar tema atau biasanya kayak gini. Uh, pernah dengar suatu ungkapan orang yang bersemangat untuk mencari ilmu itu? Biasanya sebelumnya dia sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan gitu. Jadi sama-sama e, dengan tadi ya kita menunggu waktu sholat gitu. Sebelumnya kita sudah mempersiapkan wudhu terbaik kita. Pun sama ketika kita e, akan pergi ke majelis ilmu apapun itu gitu. Jadi e, siapkan pertanyaan-pertanyaan karena tujuan kita untuk mendapatkan ilmu ya insyaallah. Mudah-mudahan ilmu yang didapat hari ini bisa diamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan jadi warning lagi buat mengurangi kegalauan, mengurangi apa lagi ya kesedihan, bisa terus bersemangat. Yang paling diingat dan paling berkesan adalah kita akan selalu sempurna ketika kita bersama-sama Allah gitu. Jadi ketika kita lemah, saya selalu menzahirkan gitu ya kalau misalkan lagi sedih, ya Allah tolongin gitu ya Allah aku tuh hambamu gitu, bukan anak, ya memang anak dari ibu kita, tapi uh, terkadang ibu kita juga tidak bisa menjadi pelipur lara gitu ya, ketika kita mungkin uh, punya pikiran uh, tidak mau merepotkan beliau gitu, jadi uh, mungkin gak sedikit juga gitu ya, dari kita yang mungkin sering merasa kecewa dengan orang-orang yang terdekat dengan kita, jadi uh, selalu dizahirkan, ya Allah aku tuh punya Allah gitu, Aku hamba mu ya Allah tolong gitu tolong. Nah Allah tuh paling senang kalau hamba nya tuh udah udah merintih sampai lebay lebay yang kayak tadi teteh bilang gitu ya. Dan uh, rasakan keajaiban yang Allah berikan gitu pada hati kita minimal Allah akan berikan ketenangan dan insya Allah jalan kemudahan dari setiap persoalan yang kita hadapi setiap hari gitu ya setiap ujian yang Allah kasih. Uh, kita tutup dengan sesi muhasabah. Uh, kita tundukkan hati-hati kita mudah-mudahan uh, segala ilmu yang kita dapatkan hari ini akan bermanfaat sampai yaumil akhir uh, sampai kita meniti jalan panjang yang berbeda dari dunia yang sekarang kita jalani uh, kita buka hati-hati kita tundukkan hati-hati kita uh, dan mengemislah pada Allah gitu meminta ampunan pada beliau karena sesungguhnya Allah yang hanya Allah yang menjadi tempat bergantung dan yang dapat menyelamatkan kita dari segala fitnah di dunia dan akhirat Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah الحمد لله الذي لا ينساه ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من رجاه، الحمد لله، الحمد لله الذي من وثق به لم يكنه إلى غيره. Alhamdulillah لله الحمد لله الذي يجزي بالاحسان احسانا الحمد لله الحمد لله الذي يجزي بالصبر نشا الحمد لله الذي هو يكشف ضرنا بعد كربنا الحمد لله الذي هو ثقتنا حين يسوء حين يسوء ظننا بأعمالنا الحمد لله Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Puji syukur kepadamu Ya Allah Yang tidak pernah Melupakan hamba Yang selalu mengingatnya Alhamdulillah puji syukur kepadamu ya Allah yang tidak pernah membuat kecewa setiap hamba yang mengharap Alhamdulillah puji syukur kepadamu ya Allah yang selalu menguatkan hamba yang bertawakal kepadamu Alhamdulillah Puji syukur kepadamu yang selalu membalas semua kebaikan dengan kebaikan. Yang memberikan jaminan kebaikan dengan kebaikan pula. Alhamdulillah. Syukur kepadamu ya Allah yang pasti memberikan pertolongan kepada hamba yang bersabar. Alhamdulillah Puji kepadamu ya Allah Engkaulah yang membebaskan kesulitan kami Alhamdulillah Alladhi huwa thiqatuna hina yasuddunna bi a'malina Dengan aman amal kami dengan usaha-usaha kami kami tidak pernah merasa yakin tapi engkau selalu menguatkan kami. Dengan usaha-usaha kami kami punya fikiran-fikiran buruk namun engkau yang memberikan kebaikannya. Alhamdulillah puji syukur ya Allah. Hua roja'una, engkaulah harapan kami ketika sudah tertutup semua pintu. Ya dal ma'ruf, alladhi la yankuti'u abadah. Wahai zat yang memiliki banyak sekali kebaikan, kebaikanmu tidak pernah terputus. Wa la yusihi ahanan wairuh. Allahumma ya shahiran wa ya ghaib wa ya qariban ghair ba'id wahai zat yang maha dekat engkau tidak pernah jauh wa ya waliban ghair maghulub wahai engkau zat yang maha selalu menang engkau tidak pernah kalah Ya wadudu ya dhal arashil majid. Wahai zat yang penuh cinta. Wahai zat pemilik arash yang mulia. Waya fa'alul lima yurid. Nas'aluka bi'izzaka aladhi, bi'izzika aladhi la yuram. Wabimulikkaal-ladhi layudam, wabinuurkaal-ladhi malakarnaa arashik, ya Robbi, dengan keagunganmu, dengan kerajaanmu, dengan cahayamu yang meliputi ararashmu, kami memohon, kami meminta belas kasihanmu, ya Allah, kami meminta kasih sayangmu, ya Allah, kami meminta pengampunanmu, ya Allah. Kami meminta keteguhan darimu ya Allah. Kami meminta adawam, kami meminta rutinitas ya Allah. Engkau telah berikan kebaikan. Janganlah biarkan kami memutuskannya. Engkau telah berikan ketaatan. Jangan biarkan kami memadamkannya. Engkau telah berikan cahaya, jangan biarkan kami melemparkannya ya Allah. Wabianna nashadu anna ka anta Allah la ilaha illa anta Al-Wahidu al-Ahad Al-Faradu al-Samad Al-Ladhi lam yalir wa lam yulad Wa lam yakul an-Ahad Wabianna nashadu anna ka Allah La ilaha illa antal mannan Ya Badi'a al-samawati Ya Badi'a al-samawati wal-ard Wa ya malika al-mulki ya dal-shalali wal-ikram Wahai engkau raja segala raja Wahai engkau memiliki agungan Wahai engkau penguasa hari Kebangkitan. Wahai engkau penguasa hari pembalasan. Wa ya rahmanu ya rahim. Iyaka na'udu wa iyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Wa iyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kami memohon pertolongan. Kami mengharap pertolonganmu. Kami menunggu pertolonganmu ya Allah. Kami tidak akan berputus asa. Selalu mengemis pertolongan. Kami terus menunggu sampai engkau berikan pertolonganmu, Ya Allah. Ya man la ya'almu kaifahu wa illahu Ya man la ya'arifu qadratahu illahu Ya kathirul khair wahai zat yang maha banyak kebaikannya wa ya da'imal ma'ruf rambana atmim lana nurana waghfir lana ya Allah ampunilah dosa-dosa kami ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah ya Allah sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana menyayangi ka mereka menyayangi kami sewaktu kami kecil Ya Allah, lindungilah kami. Ya Allah, bawalah kami menuju kepada RidhoMu. Kami, orang tua kami, seluruh keluarga kami. Bimbinglah kami, Ya Allah. Lindungi kami, Ya Allah. Dawamkan kami, Ya Allah. Teguhkan kami, Ya Allah. Berilah kami pertolongan, Ya Allah. Rambanatina fi dunya hasanah Wafil Akhirah, wakin aghda bannar. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi kita tutup warahmatullahi wabarakatuh kajian kita hari ini dengan mengucapkan istighfar sebanyak-banyaknya Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ya Allah mudah-mudahan ilmu yang kami dapatkan hari ini tertanam kuat di dalam hati kami dan dapat kami amalkan sebaik-baiknya, semampu-mampunya dan selalu meminta kemampuan pada Allah gitu. Bahwa Allah yang memudahkan kita untuk bisa beramal Allah yang maha baik tahu kita berumur dosa memberikan kesempatan kita untuk bertaubat tidak pernah bosan menerima taubatan kita uh, Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin uh, Subhanakallahumma wabihamdika Asyadu Allah ilaha ila angta Astagfiruqa wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh